Mitra bisnis Kompas menulis, selasa minggu lalu jalan tol Bitung menuju kota Tangerang diblokir supporter sepak bola. Mereka memaksa dan mengancam supir truk agar memberikan tumpangan. Para supporter juga meneror kendaraan lain dengan melemparkan gelas minuman dan memukul dengan kayu. Akibatnya terjadi kemacetan sepanjang 8 km. Ulah rusuh para supporter ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya terjadi. Para supporter sepertinya mudah sekali terpancing emosinya. Di sisi lain aparat terkait, sepertinya kewalahan dan tidak mampu mengatasi situasi. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Direktur Internasional Property and Land Management, Widarto Wirawan. Pak Widarto, apa komentar Anda? Kalau saya sendiri terus terang kalau ada... Acara sepak bola begitu aku dengar ada turun ke jalan saya menghindari senayan ya. Bahwa rasanya kok takut juga ntar mobilnya kena apa-apa. Menurut Anda sebenarnya apa yang memicu mereka melakukan kekerasan? Kalau aku lihat itu sebetulnya faktor sosial ini adalah satu pelepasan dari beban hidup ya. Jadi memang hidup di Jakarta kan kita tahu. Dari himpitan beban sosial dan ekonomi uh, segala keterbatasan, kemudian juga ruang gerak, ruang permain juga berkurang. Jadi kalau memang ada satu kesempatan untuk bisa uh, sedikit lepas kendali gitu tuh, rasanya uh, itu seneng gitu. Itu yang kelihatannya saya lihat secara umum banyak dilakukan. Dan kalau saya lihat memang ini mereka secara umum bukan dari Golongan menengah atas tapi golongan menengah bawah yang memang himpitannya itu himpitan beban kehidupan ibu kota itu cukup berat. Nah itulah mereka kemudian jadi sedikit lepas kendali. Aparat terkait terkadang terkesan sulit untuk mengatasi para supporter yang berulah. Uh, saya kira mungkin kalau sudah namanya masa kumpul, Itu kan kita juga kenal yang namanya psikologi masa bahwa pada saat mereka kumpul, mereka tuh merasa bahwa dirinya adalah bagian dari suatu yang besar, bukan dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang mereka jadi lebih berani dan agak dikendalikan. Mungkin polisi juga agak hati-hati dalam mengendalikan hal, hal seperti itu ya. Demikian Widarto Wirawan, saya Dinda Natasha.